もう一度、私は。 ジョンさん パジョニー・スマカ Pemerintah itu dan banyak macam-macam lah Saya pikir、uh, j a n g a n j a n g a n pemerintah ini mau membuat satu keputusan itu gak ngerti apa yang mereka bicarakan Karena saya pernah mengikuti satu seminar、uh, sosialisasi mengenai suatu undang-undang Dimana yang memberikan sosial sosialisasi itu aja s e m p a t mengatakan memang betul pemerintah itu terkadang tidak mengerti bidang usaha yang akan dibuatkan undang-undangnya jadi tolonglah、uh, pemerintah ini jangan sembarangan membuat undang-undang tapi、uh, dipelajari dulu di lapangannya itu seperti apa Terima a k selamat i h Pak. sore selamat sore, ya, selamat sore Silahkan, ya, Pak. Pak. saya rasa keputusan ini tidak fair、ya. kenapa saya s u d a kata katakan tidak fair seharusnya memang、nah, kita mengkonsumsi buah-buahan produk kita sendiri ya kita tanam, jadi tapi kita sering lihat di supermarket atau di mana gitu yang menjual buah-buahan, buah-buahan itu kurang segar dan juga harganya itu mahal sekali, mahal dan tidak bisa bersaing dengan buah-buahan impor. Jadi harus dibenahi sebenarnya bukan dilarang, tapi harus dibenahi itu produk-produk lokal itu harus dibenahi. Sejalur-jalur、so, distribusinya dan juga kualitas buahnya.、Gitu. Karena buah-buahnya itu banyak yang buah yang kurang bagus, kurang baik. t e i m a kasih. Terima kasih kembali.